Syederalun, saat ini Indonesia akan memasuki masa pilkada dalam waktu dekat. Beragam atribut kampanye, kunjungan sana-sini hingga panggung kampanye rakyat akan menambah kemeriahan momen pemilihan pemimpin daerah ini. Ternyata, hal serupa juga terjadi saat pemilihan pemimpin negara yang dilangsungkan di Amerika Serikat baru-baru ini. Tapi, ada yang berbeda. Muhammad Riza Nurdin, mahasiswa program PhD School of Humanities, in social science University of New South Wales Canberra melaporkan dari Australia Berikut kisahnya Dalam beberapa hari terakhir saya berkesempatan mengikuti perkembangan pemilu di dua benua yakni Amerika Serikat yang baru saja saya singgahi, dan Australia tempat saya kini kuliah S3. Empat hari pertama pada akhir Oktober hingga awal November lalu, saya habiskan di Atlanta, Georgia. Dua hari lagi di Manhattan, New York. Sisanya adalah perjalanan termasuk transit di empat bandara berbeda. Los Angeles, hartsfield Jackson, Atlanta, Newark, Liberty, New Jersey, dan John F. Kennedy, New York. Di Atlanta, agenda utama saya adalah mempresentasikan paper penelitian saya dalam sebuah konferensi. Di sela-sela kesibukan konferensi tersebut, saya sempatkan keliling kota Atlanta, khususnya atraksi utamanya seperti Taman Olimpiade 1996, Gedung Coca-Cola, Kantor CNN, dan sejumlah tempat lainnya. Di New York, saya berkesempatan mengunjungi Patung Liberty, Times Square, Monumen 11 September, Jembatan Brooklyn dan Top of the Rocks Untuk melihat pemandangan New York dari gedung Rockefeller Center Yang menarik dari perjalanan saya di kedua kota ini adalah Suasana pemilu yang sedang panas-panasnya Seperti diketahui, pada 8 November 2016 lalu Ada pemilihan calon Presiden Amerika Serikat Tepatnya antara Hillary Clinton dari Partai Demokrat Dan Donald Trump dari Republik Sebagai agenda empat tahunan Pemilu ini cukup menyita perhatian publik. Tidak saja di Amerika, tapi juga di belahan dunia lainnya. Pemenang pemilu akan dianggap sebagai salah satu orang yang paling berkuasa di dunia karena kebijakannya yang dapat mempengaruhi peta politik global. Trump sendiri dikenal dengan sikapnya yang anti-Muslim, sehingga banyak yang khawatir kalau ia menang nanti. Ketika saya menaiki Uber atau Live, angkutan berbasis aplikasi, Semua orang membicarakan hal ini. Mereka heran pada sosok kontroversial Trump yang justru didukung sebagai capres. Yang tidak kalah uniknya adalah selama lebih kurang seminggu saya berada di Amerika Serikat, seperti tidak ada nuansa pemilu secara kasat mata. Untuk turis yang berpergian di jalan-jalan tidak akan melihat adanya poster atau baliho narsis yang menampilkan kandidat tertentu. Kalau ada yang tidak mengikuti perkembangan politik Amerika Serikat, Bisa saja ia tidak tahu bahwa proses tahapan pemilihan salah satu orang paling berpengaruh di planet ini sedang berlangsung. Bulan Oktober sebenarnya adalah musim debat kandidat. Selama berada di Atlanta dan New York, saya hanya melihat satu baliho di dekat gedung CNN. Itu pun menampilkan foto Hillary dan Trump secara bersamaan sebagai bentuk sosialisasi dari CNN. Jadi, bukan narsisme politik salah satu kandidat tertentu. Hanya saja ketika membuka siaran radio dan televisi, hampir semuanya membicarakan pemilu. Topiknya pun beragam. Dalam banyak kesempatan, saya menonton langsung di televisi bagaimana kandidat saling serang. Namun dengan bahasa yang masih santun, tak ada adu fisik baik antar kandidat ataupun pendukungnya. Berbeda dengan pemilu di Amerika yang lingkupnya nasional dan sifatnya eksekutif. Pemilu di Australia dalam lingkup provinsi dan sifatnya legislatif. Tepatnya ini berlangsung di negara bagian Australian Capital Territory yang ibukotanya Canberra dan berlangsung pada 15 Oktober lalu. Seperti halnya di Indonesia, pemilu legislatif di Canberra berdasarkan pada daerah pilihan atau dapil dan partai politik atau parpol. Hanya saja, konstitusi Australia membolehkan calon legislatif ...mewakili parpol tertentu atau independen... ...mewakili dirinya sendiri. Jadi, meskipun hanya ada delapan parpol besar di kamera ...tapi pesta demokrasi ini juga dimeriahkan... ...oleh sejumlah calon independen... ...dan perwakilan partai kecil. Total ada 139 caleg yang bersaing... ...untuk memperebutkan 25 kursi... ...di lima dapil yang berbeda. Sedikit perbedaan dengan suasana di Amerika... ...yang jarang saya temukan atribut kampanye. Di Kambera... Justru sebaliknya, di mana-mana sepanjang jalan kita dapat melihat wajah-wajah caleg tersebut. Hanya saja, promosi politik tersebut berbentuk poster yang jauh lebih kecil dibandingkan balihu atau spanduk yang bertebaran mencelang pemilu di tempat kita. Dengan ukuran poster kecil tersebut, kita masih bisa menikmati asrinya pemandangan kota yang hijau. Poster ini juga dapat kita temui di sejumlah tempat publik seperti mal-mal, bahkan langsung dipromosikan oleh calegnya. Jadi, kita dapat langsung berinteraksi secara personal tanpa melewati pengemanan berlapis. Selain itu, desain posternya juga sangat simpel, yaitu wajah caleg dan program kerjanya sendiri. Tak ada wajah ketua parpol atau kata-kata yang mendiskreditkan kelompok pesaingnya. Selama berminggu-minggu saya amati, tidak ada pula yang melakukan vandalisme atau memindahkan atribut kampanye, apalagi sampai mencoret wajah caleg atau membakar posternya. Demikianlah sekilas pesta politik dari dua benua. Tentu saja, lain lubuk, lain ikannya. Namun semoga kita dapat mengambil sisi-sisi positif agar pesta demokrasi kita lebih indah dan damai. Semoga Begitulah Sedara Lun, semoga kampanye pilkada yang akan berlangsung di Indonesia juga bisa damai serupa di Amerika Serikat, tanpa mendiskreditkan, mengancam, apalagi mengganggu kenyamanan masyarakat. Jangan salah pilih pemimpin ya. Sedara Lun, wassalam.